Sini dia sampaikan rekayasa genetika merupakan aktivitas modifikasi susunan gen pada makhluk hidup tidak dibenarkan menurut syariat Islam padahal ini butuh fatwa ini ya dia udah ngeluarkan fatwa ini saya kira ini terlalu berani pengarang ini maka ini harus ditegur ini fatwa dari mana yang seperti ini kalau memang ada harus merujuk kepada sumber fatwa itu karena ini kalau tidak nanti akan berani-beraninya mengharamkan segala hal, yang belum tentu haram karena yang halal jelas yang haram jelas, masalah di kita, baik seluruh masalah makanan minuman, obat-obatan, dan kosmi ketika itu, lebih kaitan dengan masalah yang kaitannya syubuhat syubuhat ini oleh para ulama diterangkan bagi orang yang faham, tahu dia akan arahnya kepada lebih cenderung yang haram, makanya rasul mengatakan faman waqafis syubuhati waqafil haram siapa yang masuk dalam subuhat, dia akan masuk ke yang haram rokok bagi sebagian orang itu dikatakan makro, dikatakan tidak ada masalah, itu bagi orang yang tidak mengerti tapi bagi yang mengerti, jelas itu keharamannya, itu bagi orang yang mengerti jadi makanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah eh, makanan itu hukum asalnya halal sampai ada dalil yang mengungkapkan bagaimana dia masuk ke dalil yang haram Ya, dan itu kemudian seperti rokok sudah dibuktikan dengan segala macam bentuk penelitian sampai kepada WHO sendiri. Nah, saya kira penelitian di sini cukup apa ini efektif yang disampaikan. Meskipun memang ada sejumlah kekurangan, seringkali tidak menyebutkan di mana tempat dilakukannya apa ini penelitian itu. Jadi banyak di poin-poin buku ini seperti di halaman 38 itu uh, dilakukan penelitian hal ini kontras dengan hasil penelitian 72 persen. Para apa ini konsumen itu tidak meneliti dari mana daging yang mereka beli itu, apakah halal atau haram? Itu tidak meneliti lagi. Cuma tidak disebutkan di mana penelitian dilakukan begitu. Sementara di bawahnya dia melakukan penelitian sendiri di Semarang. Ternyata hasilnya berbeda. Ya, dimana 80 81 masyarakat di Semarang itu mereka melakukan penelitian sebelum membeli hasil apa ini, barang potongan itu. Dari mana itu sumbernya? Bagaimana cara memotongnya? Nah ini berarti ada dual yang bertentangan antara yang pertama dari hasil penelitian dan yang kedua hasil penelitian berikutnya. kemudian ada kesalahan akidah. Ya, dalam buku ini ada kesalahan akidah. Itu terjadi pada halaman 16. Kita lihat pada halaman 16. Nah, dan masalah akidah ini masalah pokok. Ini karena memang pengarang buku ini tidak ada editor ilmiahnya dari sisi syar'i. I dan ini harus dikoreksi untuk para apa ini, penerbit bukunya supaya nanti diperbaiki betul pada halaman 16 pada bagian yang paling bawah itu paragraf sebelum terakhir bahawa rasa harap itu sebenarnya Allah apa doa mengandung keimanan yang tulus terbentuk dari rasa harap, rojak serta perasaan takut, khauf menurut para ulama kalau seseorang hanya memiliki rasa khauf itu akan melahirkan dia sebagai khawarij khawarij itu karena rasa khuf yang berlebihan akibatnya timbul ekstremitas sehingga orang yang berbuat dosa itu kafir begitu. sementara kalau yang muncul itu rasa roja maka dia menjadi murjiah sehingga menggampangkan masalah maka jadi murjiah dia ada bagian yang ketiga yang tidak disebutkan dalam buku ini yaitu al-mahabba al-mahabba itu rasa cinta kenapa kita melaksanakan solat karena cinta kenapa kita makan halal karena cinta timbulkan rasa cinta pada kita, itu akan menjadi nikmat dalam hidup, tetapi rasa cinta sejak kalau dimunculkan menjadi kelompok-kelompok sufi yang berlebihan dalam cintanya akibatnya, Tuhan saya tidak ingin masuk surga karena aku tidak pantas tapi masuk neraka tidak kuat ya, ini kenapa rasa cinta berlebihan itu bisa menjadi kelompok sufi yang juga bisa menyimpang Nah, bagaimana bisa mencapai ketiga, apa ini, sempurna dalam keimanan? Tiga-tiganya harus punya rasa, khauf, harus punya ada rasa roja dan ada mahabbah. Dan ini adalah kesalahan akidah. Kemudian pada halaman ke 26. 26